Tindakan apa yang semestinya dilakukan Aparat agar ketertiban dan Kelancaran tetap terjaga Perilaku anarkis Masa itu penyakit Yang memang sudah Meluas ya di negara kita Ini nah untuk menghilangkan ya, memang Ars Negara yang punya kebijakannya kebijakan tegas. Nah, pelaksananya jelas aparat kepolisian. Kalau aparat kepolisian kurang personel di dalam undang-undang bisa meminta bantuan dari TNI. Nah, tentu saja tetap harus berada dalam koridor penghormatan terhadap ham. Nah, tetapi kalau sudah nyata-nyata masyarakat itu sendiri yang melakukan pelanggaran ham, pelanggaran hak kepada orang lain, maka ditindak dengan tegas. Ngerasa mekanismenya ya, ya. Ada itu di, di dalam sistem penindakan oleh pihak kepolisian. Ya. Lalu langkah apa yang harus diambil pemerintah Pak? Pemerintah ini harus punya yang kebijakan untuk jangka panjangnya, kebijakan untuk penindakannya, ya itu harus, harus punya. Untuk jangka panjang ya masyarakat itu memang harus diedukasi, pendidikan hukum harus dijalankan. Pendidikan perilaku harus dijadikan program, tidak bisa dibiarkan terus Ya masyarakat ini perlahan-lahan makin tidak patuh hukum, makin anarkis, makin menjadi hakim di jalanan, itu tidak boleh dibiarkan. Harus ada agenda pendidikan dari pemerintah, pendidikan hukum, pendidikan politik, itu harus ada. Secara khusus harus dibuat. Nah, dalam keseharian, aparat keamanan, ketertiban, yaitu kepolisian, juga harus memfungsikan diri sebagai pendidik penegakan hukum. Nah, bentuknya apa ya bisa setiap pelanggaran kecil itu ditindak supaya masyarakat itu terbiasa menghormati hukum, menghormati hak orang lain, ya, tidak uh, membiasakan sikap berbuat jahatnya itu. Nah, yang strategis di sini adalah pihak kepolisian, ya, karena pihak kepolisianlah dengan aparatnya yang menjalankan tugas sehari-hari dalam penegakan ketertiban. Nah, apakah bisa, Pak, pendidikan hukum diterapkan di masyarakat umum? Ya, menurut saya bisa ya. Kalau misalnya polisi dalam keadaan itu menunjukkan sikap tegas untuk mulai dari soal pelanggaran penggaraan kecil, kalau perlu disempurnakan sistem pemberian sanksi, siapa sanksi yang bersifatnya langsung? Ini misalnya dikenakan tahanan setengah hari misalnya. Dibakar ke tahanan bergerak atau tahanan mobil gitu ya? Ya, mereka dikurung di situ, dipajang gitu kan? Saya rasa bisa efektif memberikan sanksi sosial, tapi bisalah diciptakan ya penegakan penegakan hukum ya, yang yang berefek menimbulkan rasa jerah. Demikian pengamat ekonomi politik Andrinov Chaniago. Saya Wendy Lim.